Selamat datang dalam berita sore edisi hari ini Sabtu 6 Agustus 2016 dibacakan Ardianca dan Kamal. Limbah aluminium yang diolah menjadi diodaran karya mahasiswa Universitas Brawijaya raih penghargaan internasional. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan memberi perlindungan bagi koordinator Kontras Haris Ashar. Wakil Presiden RI Yusuf Kala meminta pemerintah Filipina tegas terhadap kelompok Abu Sayaw. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawwe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawwe. berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. alun limbah aluminium yang diolah menjadi deodoran karya mahasiswa teknik kimia Universitas Brawijaya atau UB Malang meraih penghargaan internasional di ajang International art creativity and engineering exhibition kedua kegiatan itu diselenggarakan oleh Universitas Ubudiah Indonesia di Banda Aceh 20 hingga 21 Juli 2016 Antara News.com melansir Ketua tim penemu limbah aluminium yang disulap menjadi deodoran itu Surya Diki di Malang, Jawa Timur mengatakan Karya ini diberi nama KENS Anti-Perspiran Deodoran atau Alkandeon Dirinya terinspirasi dari sulitnya limbah aluminium Terdegradasi dari lingkungan Namun di sisi lain aluminium merupakan salah satu Unsur penyusun tawas bahan dari deodoran Menurut mahasiswa semester 5 itu, limbah aluminium bisa didapat dari kaleng atau bekas aluminium foil pada kemasan obat dan minuman instan. Proses pembuatan dilakukan 2 bulan di Laboratorium Science Teknik Kimia UB. Pihanya mengekstrak limbah aluminium dengan kalium hidroksikda kemudian direaksikan dengan asam sulfat yang akan menghasilkan kalium aluminium sulfat atau tawas. Surya mengatakan produk ini tidak mengandung unsur klorin yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Selain itu aluminium juga berfungsi mengecilkan pori kulit. Biaya produksi deodoran yang berbahan baku limbah aluminium itu sekitar 10.000 per biji. Sidaralun, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan memberi perlindungan bagi koordinator kontras Aharis Azhar. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai kemarin mengatakan langkah tersebut baru akan dijalankan jika Haris mengajukan perlindungan kepada LPSK. CNN Indonesia melansir. Abdul menghimbau aparat penegak hukum untuk menanggapi testimoni Freddy Budiman yang disampaikan Haris secara bijaksana. Menurutnya tulisan Haris yang berjudul Cerita Busuk Dari Seorang Bandit merupakan titik awal membersihkan oknum di lembaga penegak hukum. Ia juga mengapresiasi langkah Haris mempublikasikan kesaksian Freddy. Abdul merujuk pada kasus yang menjerat beberapa penegak hukum terkait kasus peredaran narkotika. Dikatakan kasus itu harus dilihat dari sudut pandang kepentingan lebih besar. Meski demikian, Abdul enggan menyebut langkah yang diambil BNN, TNI, dan Polri yang memperkarakan Haris sebagai hal yang keliru. Menurutnya setiap warga dan lembaga negara berhak menguji kebenaran informasi yang berpotensi merugikannya. Syeralun, wakil presiden RI Yusuf Kala meminta pemerintah Filipina tegas terhadap kelompok Abu Sayyaf. Hal itu disampaikan Kala usai menghadiri Muktamar Nasional Rabithah Alawiyah ke-24 di Hotel Aston Jakarta Selatan hari ini. Dia meminta Filipina bersikap lebih keras terhadap kelompok yang menyandera warga negara Indonesia itu. Kompas.com melansir. Menurut Yusuf Kala, upaya diplomasi telah dilakukan baik dari Filipina maupun Indonesia. Namun ia berharap pemerintah Filipina bisa lebih keras kepada kelompok bersenjata agar para WNI yang disandera bisa segera dibebaskan. Sebelumnya, tujuh anak buah kapal WNI di sandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan, Senin 20 Juni lalu. Selain membajak kapal, penyandera juga meminta tebusan 60 miliar rupiah. Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali di sandera ketika melewati perairan Lahat Datu Sabah, negara bagian Malaysia. Penyanderaan terhadap 3 WNI terjadi 9 Juli lalu, sehingga total 10 WNI yang di Sandra saat ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sheila Ralun, rumah mendiang John Lennon, vokalis fenomenal The Beatles akan segera dijual. Mengutip dari laman Mirror, rumah bersejarah bagi musisi ternama itu dibanderol dengan harga sebesar 9 juta dolar Serikat atau sekitar 118 miliar rupiah. Rumah yang berlokasi di Surrey, Inggris tersebut dibelinya saat berusia 24 tahun dengan harga sekitar 350 juta rupiah. CNN Indonesia melansir, Seperti diberitakan Mirror, rumah berukuran 3,6 ribu meter persegi dilengkapi 6 kamar tidur, 6 ruang tamu dan 6 kamar mandi Ukuran tamannya pun juga terbilang luas Yaitu 1,5 hektar plus kolam renang Yang berada di dalam ruangan Kolam tersebut bernuansa modern Dengan kamar mandi serta fasilitas Untuk ganti pakaian serta sauna Sedangkan bagian dapur dan ruang makan Dihiasi meja makan berbahan granit Tidak hanya itu sebuah tangga dengan model spiral akan menghasilkan Membawa penghuni menuju bioskop dan ruang sauna Sementara di bawahnya terdapat perapian besar Rumah mewah itu dibangun developer Love and Sons pada 1913 Dan kemudian dibeli dan ditempati John Lennon bersama istri pertamanya Cynthia dan anaknya Julian Shedan Jepang memperingati 71 tahun peristiwa bom atom di Hiroshima hari ini 6 Agustus 2016 hacuran kota Hiroshima oleh Amerika Serikat itu terjadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia penghacuran kota Hiroshima oleh Amerika Serikat itu terjadi sekitar pukul 18.15 waktu setempat peringatan peristiwa itu dilakukan tak lama setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke kota itu sekitar dua bulan lalu Kompas.com melansir dalam kunjungan pada 27 Mei 2016 Obama juga mengunjungi Hiroshima peace Memorial Park dan mengenang korban tewas yang mencapai 140 ribu orang. Wali Hiroshima, Kazumi Matsui, mengapresiasi kunjungan Obama tersebut. Menurutnya, kata-kata Presiden Obama memperlihatkan bahwa dia tersentuh atas tragedi Hiroshima dan menolak segala bentuk kejahatan absolut. Dalam peringatan tersebut, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga menyatakan komitmen Jepang untuk mengupayakan perdamaian dunia. Salah satunya dunia yang bebas penggunaan nuklir untuk senjata. AB berpesan dunia tidak boleh mengalami pengalaman tragis lagi seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki 71 tahun silam. Sedara alun bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo akan meluncurkan sebuah aplikasi untuk ponsel pintar. Perangkat tersebut memungkinkan para fans untuk mendapatkan berita teranyar soal CR7. Tak cuma kabar lapangan, mereka yang mengunduh aplikasi ini juga bisa mendapatkan berita apapun soal CR7, termasuk kehidupan pribadinya. Juara.net melansir. Belum diketahui apa nama aplikasi milik Ronaldo tersebut. Akan tetapi melalui akun Instagramnya, pemilik tiga balon dayor itu akan membocorkan tanggal peluncurannya yaitu 9 Agustus 2016. Dalam media sosial milik CR7 tertulis pesan yang membuat semua fansnya penasaran. Apakah Anda siap menghabiskan waktu bersama saya? Saya punya berita untuk Anda. Bersiaplah 9 Agustus 2016, tulis Ronaldo. Ronaldo merupakan bintang sepak bola terbesar saat ini dengan banyak penggemar di seluruh dunia. Melalui aplikasi yang masih rahasia itu, Ronaldo ingin berbagi kabar dengan suporternya Seperti dilansir juara.net, pada pertengahan 2015, Ronaldo juga pernah merilis Ronaldo and Hugo Superstar Skittle Dalam permainan tersebut, ia berperan sebagai permainan skateboard yang berlari menjauh dari kejaran pers dan paparazzi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita sore edisi Sabtu 6 Agustus 2016. Berita malam Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambfm.com Follow juga Twitter at Sram BFM Sudah lun, wassalam